Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. uiteindelijk, uiteindelijk, uiteindelijk, uiteindelijk, wa uiteindelijk, uiteindelijk, uiteindelijk, uiteindelijk, uiteindelijk, uiteindelijk, uiteindelijk, uiteindelijk, uiteindelijk, uiteindelijk, uiteindelijk, uiteindelijk, uiteindelijk, en men heeft geen zin in het leven van de kerk. En ik wil de wat messek bij sunita die de joden die en wasel met de slimmen en kiezen saudari we gaan dan muslimat van allah subhanahu wa taala kita sepatutnya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada kebersamaan. Ada semangat. Ada tekad dan cita-cita yang menyemurat di hari ini. Harapan kita semoga kebersamaan, persatuan, tekad dan cita-cita yang tadi sudah dipaparkan diwujudkan oleh Allah Subhanahu Wataala sehingga pondok pesantren yang kita lihat awalnya ini sangat sederhana bisa menjadi mercusuar peneran bahkan juga melahirkan generasi-generasi Qurani yang kelak bisa membawa kampung kita bahkan juga negeri kita di atas jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu, Saudari, Saudara-saudari yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita baru meletakkan batu pertama. Masih banyak batu-batu yang harus kita rangkai dan kita susun. Hingga menjadi sebuah bangunan. Umat islam itu diumpamakan oleh rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seperti satu bangunan. Al mu'min lil mu'min. Kal bunyanil wahid. Ia syuddu ba'duhu ba'duhu. Mu'min. Yang satu bagi mu'min yang lainnya. Laksana satu bangunan. Saling menguatkan satu dengan yang lainnya. Ini baru peletakan batu pertama. Barangkali belum semuanya ikut turun meletakkannya. Sabar wahai bapak ibu saudara saudari. Batu-batu berikutnya masih menunggu uluran tangan kita. Siapa di antara kita yang ingin ikut merangkai, menyusun dan meletakkan batu itu di atas jalan Allah Subhanahu SWT. Mudah-mudahan kelam. Allah buatkan untuk dia sebuah rumah pula di sorgah. Saudara-saudari kaum Muslimin dan muslimat Ketika saya Ini pertama kali saya berkunjung ke sini Ketika saya melihat bangunan yang sangat sederhana ini Mengingatkan saya Di masa-masa kecil dahulu Di tahun 88 Ketika pertama kali menginjak Pesantren Mengijakkan kaki di pesantren setaman SD. Ketika itu di pesantren tempat saya mondok dulu nyantri dulu di tahun 88 itu. Di Pekanbaru, Riau. Yang ada hanya dua bangunan. Berlantaikan tanah di alas karpet plastik itu. Tidak ada lampu listrik. Setiap santri wajib punya pelita, lampu teplok, pakai minyak. Kasur tipis. Dan pesantren itu waktu itu tahun 88 itu, kalau sekarang sudah jadi kota, bukan baru itu. Tahun 88 itu untuk menempuh pesantren itu harus berjalan kaki di rawa-rawa, lumpur kendaraan tidak bisa masuk. Terkadang kaki kita terprosok Karena Riau Pekanbaru itu rawa-rawa banyak tanahnya, tanah gambut. Di situ kami tidur, di situ kami belajar. Dan di situ kami salat berjamaah. Tidak ada lampu. Tidak ada pelita. Tidak ada lampu listrik, hanya pakai pelita. Subhanallah. Akan tetapi ketika itu semua santri bersemangat Setiap hari ikut membantu bergota royong, membangun, belajar, menuntut ilmu. Alhamdulillah. Dan saya ingat kawan-kawan saya yang ketika itu hanya sedikit. Hampir semuanya berhasil melanjutkan sekolah ke Timur Tengah. Ada yang sampai doktor di Universitas Selamat Madinah Ada yang S1, ada yang di Mesir, di Sudan. Semuanya, Alhamdulillah Dan sekarang semuanya Mengabdi untuk agama Ada yang membangun pesantren lagi berdakwah Mengajar, mendidik generasi-generasi berikutnya Jadi Bapak, Ibu, Saudara-saudari Kita tidak perlu bersedih sebenarnya melihat yang seperti ini Tetapi seharusnya ini membakar semangat kita semuanya Untuk tidak pesimis dan putus asa Terus berjuang Berusaha Bagaimana sekolah itu Yang sudah bagus itu secara kualitas Ditingkatkan lagi Sehingga diharapkan dengan sarana prasarana Yang lebih memadai Kualitas santri-santri tersebut Jauh melebihi ketika mereka Masih Dengan kondisi yang sangat sederhana Kemudian Saya berpindah waktu itu nyantri Alhamdulillah di Jogja Di awal tahun 99 Waktu itu dapat beasiswa untuk menghafal Al-Quran Di pondok pesantren Tahfizul Quran Suasana yang juga sangat sederhana Ketika itu, sekarang Alhamdulillah pesantren itu sudah megah Makan Terkadang nasi dengan garam Tetapi santri-santri sabar Yang memang seperti diceritakan oleh sebagian bapak-bapak tadi Pak Fauzan Memang kondisi santri ketika itu Bayangannya ya gudikan agak kumuh, memang seperti itu gambaran ketika itu pesantren dan itu yang terbayang oleh masyarakat tetapi subhanallah kesungguhan-kesungguhan ketika itu ditambah dengan perjuangan para guru ustad mudir ma'ad pak kiai dan semuanya yang berjibaku bahu-membahu bersinergi untuk membangun, mendidik membuahkan hasil dan kami merasakannya saat ini. Sungguh wahai Bapak, Ibu, Saudara, Saudari. Keberadaan sekolah-sekolah pesantren-pesantren seperti ini di zaman sekarang ini seperti mutiara. Atau bahkan laksana telaga di tengah gersangnya kehidupan. Hari ini wahai Bapak, Ibu, Saudara, Saudari mencari anak yang pandai menari, menyanyi, itu gampang. Hari ini Orang-orang tua bersemangat untuk mengkursuskan anaknya. Ada yang vifat bahasa Inggris, matematika. Ada yang vifat musik. Ada yang ini, itu, dan segala macamnya. Itu banyak sekali. Tetapi sulit kita mencari orang tua yang mempersiapkan anak-anaknya untuk ujian akhir. Bukan ujian akhir sekolah. Itu sudah pasti orang tua menyiapkannya. Ada terobosan, tryout, dan segala macamnya. Ujian akhir alam barzah. Itu persiapannya ada di sini di pesantren-pesantren seperti ini karena ujian terakhir kita yang sesungguhnya ada di alam di alam barzah coba tanya kepada, kepada diri kita sebagai orang tua para orang tua bersemangat mempersiapkan anaknya untuk ujian akhir sekolah, ujian akhir nasional berbagai macam cara sekolah-sekolah memberikan informasi-informasi, iklan-iklan, publikasi dijamin lulus 100% berbagai macam cara dan upaya Siapa diantara kita yang bisa menjamin anak kita lulus ujian alam barzah? Dan siapa diantara kita yang sudah mempersiapkannya? Persiapannya tidak bisa dengan tryout, terobosan, sebulan, dua bulan, tiga bulan. Itu sepanjang hidup untuk mempersiapkannya, wahai saudara-saudari, kaum muslimin dan muslimaan. Maka mendidik anak dengan aqidah, mendidik anak dengan agama yang benar, mengajarkan mereka Al-Quran akan menjadikan dia sebagai orang yang terbaik, ik dikatakan oleh Rasulullah sallallahu ik wasallam. Khairukum man Ik al-Quran idee Sebaik baik kalian adalah orang yang hafal al-Quran dan mengajarkannya. Suatu ketika Pak Bu. Saya mencari-cari file ik uh, tilawah al-Quran di Youtube untuk disiarkan di stasiun televisi yang kami kelola, Telaga Hati TV di Pekanbaru. Saya dapatkan di Arab Saudi itu ada lomba hafizil Quran. Ini diadakan oleh Kerajaan Arab Saudi itu, lomba hafizil Quran tingkat tentara. Subhanallah. Ada polisi, ada tentara, semuanya. Bacanya bagus, hafal itu hafalan. Dan Alhamdulillah dari Indonesia juga ada waktu itu Yang ikut perwakilan dari TNI waktu itu 30 juz Subhanallah Nah Alhamdulillah ini juga menunjukkan Masih ada Di negeri kita ini orang-orang yang cinta Al-Quran Dan itu insya Allah masih tetap ada Nah ini harus terus kita pupuk Kita jaga dan kita support Kita dukung Karena bagaimanapun Kita tidak bisa hidup tanpa Al-Quran Kita tidak bisa hidup tanpa Al-Qur'an. Anak-anak kita tidak bisa hidup tanpa Al-Qur'an. Karena memang itulah pedoman hidup yang sesungguhnya di dunia ini untuk membawa kita ke akhirat kelak. Siapapun kita, apapun jabatan kita, kedudukan kita, maka jadikan semboyan kita tidak bisa hidup tanpa Al-Qur'an. Karena memang Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah menegaskan bahwa jalan selamat agar kita masyarakat kita ini umat Islam terjaga dari penyimpangan-penyimpangan dan kesesatan, hanya ada dua. Kata beliau dihadapan seratus ribu jemaah haji. Kurang lebih ketika itu. Tarot tufikum amrayini, aku tinggalkan pada kalian dua perkara. Ma intama saktum bihimalan tadillu abada selama kalian berpegang teguh dengan kedua perkara itu, maka kalian tidak akan tersesat selama-lamanya. Tersesat ini bisa tersesat dalam agama. Karena syubhat-syubhat. Di zaman sekarang ini, Pak Bu, berbagai macam bentuk pola pikiran pemahaman. Yang terkadang, tanpa disadari oleh sebagian orang tua, anak-anak mereka sudah terbawa kepada pemikiran-pemikiran yang menyimpangkan mereka dari jalan yang lurus. Yang menjauhkan mereka dari Al-Quran dan Sunnah. Menampilkan Islam, tetapi bukan seperti itu sebenarnya. Rasulullah SAW mengajak, menyuruh kepada Islam, tetapi jauh dari seruan Rasulullah SAW. Hati-hati. Subhaat Dalam aqidah Atau bisa juga tersesat Di dunia ini Karena gemerlapnya dunia Syahwat Tersesat karena syahwat Gemerlapnya dunia Kemilaunya dunia Bahkan itu yang menyebabkan banyak anak-anak muda sekarang Semakin jauh dari agama Allah subhanahu wa ta'ala Semakin jauh dari akhlak Yang mulia Dan nilai-nilai budaya kita Yang banyak sebenarnya sejalan dengan Dengan islam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda taraktu fikum amrayn aku tinggalkan pada kalian dua perkara. Selama kalian berpegang teguh kepada keduanya lan tadillu abada kalian tidak akan tersesat selama-lamanya. Apa? Kitab Allah was sunnati. Kitab Allah Al-Qur'an was sunnati dan sunnahku. Al-Qur'an dan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu saudara-saudari kaum muslimin dan muslimat Yang semoga senantiasa dirahmati rahmati diberkahi oleh Allah subhanahu wa ta'ala Ingatlah Dahulu moet Pesantren yang dibina oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Di masjid Nabawi moet jezelf zeggen, je moet jezelf zeggen, je moet jezelf melahirkan je moet jezelf zeggen, para moet jezelf pedagang-pedagang Saudagar-saudagar zeggen, masyarakat-masyarakat Yang telah een tinta emas Dalam de kemanusiaan Tidak pernah ada pinta yang van de Dalam sejarah manusia Oleh karena itu Rasulullah de manussiela. Je hebt een pinta massa van de manussiela. Je hebt een pinta massa van de manussiela. ada massa van de masa Je hebt masa massa van de tiga Je hebt een pinta de manussiela. Mereka adalah murid-murid Rasulullah s.a.w. Santri-santri yang belajar di ma'had. Yang dibina. Dipimpin oleh Rasulullah s.a.w. di Masjid Nabawi. Sehingga di tiga generasi tersebut, umat Islam memimpin dunia. Menjadi panutan. Menjadi contoh. Menjadi suri tauladan. Dulu, Qiblat, orang-orang Barat dan Eropa itu belajar ke negeri Islam. Mereka pergi ke Baghdad. Mereka pergi ke Andalus, di Spanyol dahulu ketika masih dipimpin oleh kaum muslimin. Bukan hanya agama, semuanya. Oleh karena itu ketika terjadi dahulu sejarah Perang Salib itu, banyak buku-buku kaum muslimin, buku-buku ilmu-ilmu mereka dibawa ke negeri-negeri barat itu. Dan dipelajari. Sampai sekarang pun masih banyak manuskrip-manuskrip karya-karya ilmuwan, ulama, kaum muslimin tersimpan di museum-museum mereka. Mereka tahu. Itu ilmu ilmu yang bermanfaat Saudara saudari kaum muslim de muslim. tapi tatkala uman Islam tidak lagi meneladani bagaimana dahulu para bisa Islam wasallam jauh dari yang mulia, jauh dari yang sesungguhnya terhadap Islam het gebouw al-rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika itu umat islam tidak lagi menjadi suri tauladan umat islam menjadi umat yang mengekor taklit, ikut-ikutan dan merasa kagum kepada dunia barat kepada orang-orang yang tidak benar ya, bagus kalau kita ingin mempelajari ilmu sain dan teknologi yang mereka miliki yang memang mereka jauh lebih ke depan daripada kita Tetapi ternyata bukan itu. Mayoritas kita, malah ilmunya tidak mereka kejar, sayidnya tidak mereka dapatkan, tetapi mayoritas umat Islam, kaum muslimin, malah mencontoh meniru akhlak budaya moral yang tidak baik dari mereka. Kenapa? Tidak memiliki filter. Tidak memiliki tolak ukur timbangan, yaitu Al-Quran dan Sunnah. Maka saudara-saudari, di hari yang berbahagia ini, peletakan batu pertama ini, mudah-mudahan bisa menjadi langkah maju ke depan menjadikan ma'had Ibn Abbas ini betul-betul bisa mewarisi ilmunya sahabat Ibn Abbas betul-betul bisa mewarisi semangat tekad Ibn Abbas Ibn Abbas itu pak bu, saudara-saudari dahulu belajar terkadang dia duduk di depan pintu rumah gurunya berdebu-debu pada pasir, di siang hari yang panas itu terik diterpa oleh debu-debu dan angin die duduk menunggu guruk Ini semangat beliau yang harus diwarisi Oleh para pengurus Diwarisi oleh para ustaz ustazah Dan juga santri-santri Pasantren Ibn Abbas Yang mudah-mudahan juga diwarisi oleh masyarakat desa kita ini Dan masyarakat kita Ibn Abbas Yang akhirnya menjadi Ulama kaum muslimin Pemimpin kaum muslimin Pernah menjadi gubernur juga Di zaman Salah seorang khalifah Dan juga menjadi rujukan Tempat bertanya, suri tauladan bagi kaum muslimin. Harapan kita, anak-anak kita di sini kelak. Bukan hanya menjadi ulama. Di antara mereka mudah-mudahan kelak ada yang bisa memimpin kaum muslimin, memimpin bangsa ini, untuk menjadi lebih baik. Mudah-mudahan di antara mereka, kalaupun jadi pedagang, menjadi pedagang yang dermawan seperti Abdurrahman bin Auf. Yang tidak segan-segan berinfak dengan hartanya di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Suatu ketika, Pak Bu, Abdurrahman bin Auf ini, Pertama datang ke Madinah miskin, tidak punya apa-apa. Tetapi karena dia rajin bekerja, berusaha, Allah mudahkan rezekinya. Dia juga rajin berinfak. Suatu ketika, datang harta perdagangan, perniagaan sahabat Abdurrahman bin Auf ini, dari negeri Syam, sebanyak 700 ekor ontah. Setiap ontah itu dipenuhi oleh pakaian makanan berupa gandum, anggur, zabit, anggur kering, dan lain sebagainya. 700 ekor ontah itu bukan sembarangan 700 ekor ontah penuh dengan barang dagangan para pedagang-pedagang kota Madinah datang berbondong-bondong menyongsong sebelum masuk ke kota Madinah mereka ingin membeli mereka ingin membeli dengan harga murah nanti dijual lagi di kota Madinah mereka pun datang menemui sahabat Abdurrahman bin Auf Abdurrahman bin Auf berkata berapa kalian memberi saya keuntungan untuk setiap satu dirham para pedagang itu berkata kami akan beri keuntungan untuk setiap satu setiap satu dirham satu dirham juga apa kata Abdurrahman bin Auf radiyallahu anhu ada yang memberiku keuntungan lebih daripada satu dirham kalau begitu kami beri keuntungan untuk setiap satu dirham dua dirham beliau sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam ini kembali berkata ada yang memberiku lebih daripada dua dirham kalau begitu kami beri keuntungan tiga dirham Belieu kembali berkata, Ada yang memberiku keuntungan lebih daripada tiga, tiga dirham. Mereka berkata, Wahai Abdurrahman, Kami ini pedagang-pedagang Madinah. Tidak akan ada yang memberimu lebih daripada itu lagi keuntungan. Lalu dia berkata, Allah subhanahu wa ta'ala memberiku keuntungan untuk setiap satu dirham tujuh ratus kali lipat Lalu dibacakannya firman Allah subhanahu wa ta'ala. Yang tadi dibaca oleh Pak Muhammad Atamimi, di Surah Al-Baqarah, van Mohammed Atamimi, je hebt een baan van Mohammed Atamimi, je hebt een baan van Mohammed Atamimi, je hebt een baan van Mohammed Atamimi, je hebt een butir. een Terdiamlah semua. Semua pedagang-pedagang itu. Kemudian Abdurrahman bin Auf berkata. Ushidullah. Saya bersaksi kepada Allah. Wa ushidu malaikatah. Saya bersaksi kepada malaikat-malaikatnya. Dan saya persaksikan kepada semua yang ada. Bahwa seluruh harta saya yang datang ini. Semuanya untuk fukuro dan masakin. Di kota Madinah ini. La ilaha illallah. Langsung hari itu dibagi-bagikannya. Tidak Tidak tersisa seorang saudagar yang kaya. alangkah banyaknya hari ini pengusaha-pengusaha, pedagang-pedagang kita yang kaya raya menyimpan hartanya di dalam tabungan-tabungan. sudahkah kita mewarisi semangat Abdurrahman bin Auf? barangkali kita belum sanggup seperti dia untuk menyumbang seluruh harta yang kita miliki. setidaknya ingat hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ittaqul nara walubishaqittamaro. Takutlah, jagalah diri kalian dari api neraka. Walaupun hanya dengan setengah biji korma. Pak Bu, pesantren ini, Ma'ad Ibn Abbas ini, bukan hanya membutuhkan sumbangan yang besar ratusan juta. Dimulai dari yang sedikit, setiap orang dari kita. Walaupun hanya seribu, dua ribu, tiga ribu. Itu akan sangat berarti untuk meletakkan batu-batu berikutnya. Saya ingin bercerita sedikit apa yang kami perjuangkan di Pekanbaru dan itu hanya sedikit. Alhamdulillah Tidak. sekarang kami di Pekanbaru, saya memimpin teman-teman mengelola sebuah stasiun televisi, televisi dakwah dan pendidikan Islam, Telaga Hati TV. Ketika ide ini dicetuskan, semua teman-teman waktu itu rekan-rekan menganggap ini mustahil. Dananya berapa itu besar? Belum lagi perizinan, susah. Sekarang kita lagi membangun. Saat itu kami sedang membangun masjid. Dan sekarang masih terus membangun. Membangun masjid seluas 40x40. Dua lantai. Yang lebih kurang ketika itu. Estimasi dananya 9M. Itu sedang membangun. Kemudian ada lagi pesantren lain. Yang di kota itu juga. Sedang membangun butuh dana juga. Ada masjid lain begitu juga. Maka kaum muslimin. Ustaz, ini mustahil rasanya kita wujudkan. Semuanya sedang membangun. Tetapi bagi saya, niat yang baik perjuangan di jalan Allah tidak boleh kita berputus asa. Maka saya temui teknisi ketika itu, orang yang ahli di bidang pertelevisian itu saya katakan, Pak, saya ingin tahu berapa dana minimal yang bisa untuk mengudara saja dahulu. Nah. Kemudian dia mengatakan setelah dihitung-hitungnya, Ustaz, insya Allah kalau ada duit 100 juta saya bisa bantu mengudara. Kita sudah bisa tayang. Baik. Suatu saat, ketika di majelis pengajian, saya sampaikan kepada kaum muslimen. Jamaah kaum muslimen dan muslimat. Media ini salah satu sarana yang sangat efektif untuk mendidik dan berdakwa. Anak-anak kita ini, kalau tidak terdidik di sekolah, maka di rumah dia dididik oleh televisie. Jika orang tuanya tidak ikut mendidik dan membina. Atau dia akan terdidik di jalanan. Silahkan pilih. Kalau kita bisa memanfaatkan media televisi ini Untuk kebaikan Untuk dakwah dan pendidikan Islam Kenapa tidak? Saya bertekad bercita-cita Untuk mendirikan televisi Pendidikan dan dakwah Islam di pekan baru ini Kita hanya butuh dana 100 juta Dan 100 juta itu kecil Jika kita kerjakan bersama-sama Saya tidak minta Bapak Ibu Untuk menyumbang satu orang 10 juta Tidak Saya hanya butuh setiap orang Menyumbang 100 ribu saja Dan boleh diangsur dua kali 100 ribu Hari ini kalau kita pergi jalan-jalan bawa keluarga, singgah di kedai nasi, restoran, warung, bawa teman, 100-200 ribu habis. Itu untuk perut kita sendiri. 100 ribu? Tidak besar. Yang tidak mampu 100 ribu, 50 ribu. Boleh diangsur dua kali. Ayo, catat siapa yang mau menyumbang. Hari itu saya catat semuanya. Nanti saya jemput langsung ke rumah-rumah ke teman-teman rumah, Biar saya yang jemput Langsung semuanya. 100, 100 ribu. Saya 50000 puluh ribu, saya sekian, saya sekian, catat nomor HP-nya semuanya. Sebentar, alhamdulillah tegak televisi itu. Ketika sudah tegak, walaupun dengan modal seratus ribu dan sangat sederhana, melihat kerja keras, kesungguhan tersebut, maka yang lain pun mulai termotivasi. Ada yang ustadh saya sumbangan ruko saya, ustadh saya sumbangkan ini, ustadh saya sumbangkan ini, ustadh saya sumbangkan ini. Berawal dari yang kecil, maka bapak, ibu, para pengurus juga. Betul kita mengharapkan ada kaum muslimin yang derma Kita juga kalau bisa mengharapkan pemerintah juga turun tangan memberikan bantuan-bantuan yang besar. Tetapi jangan lupakan. Sedekah infak sumbangan yang kecil dari kita-kita sendiri itu sesungguhnya itu sangat bermanfaat. Sisihkan sedikit walaupun 50 ribu, 100 ribu. Insya Allah itu akan berguna bagi pembangunan pembangunan pesantren kita ini. Ini sebuah contoh. Yang sudah kami coba terapkan. Dan Alhamdulillah. Misalnya kita ingin. Membebaskan tanah. Kalau kita pikirkan tanah ukuran sekian sekian. Danah sekian mahal. Maka gampang saja kita cari. Per meter. Ayo bersama-sama. anda nah, Sanggup per meter setengah meter. Anda sanggup berapa setengah meter harganya sekian. Ayo. Anda berapa satu meter. Anda berapa dua meter. Gotoh royong. Itu kaum muslimin satu bangunan. Itulah kaum muslimin satu tubuh. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda di dalam hadis yang lain, "Al-mu'min lil mu'min kal jasadil wahid." Mu'min itu, bagi mu'min yang lainnya laksana satu tubuh. Saling merasakan satu dengan yang lainnya. Saling menanggung beban yang satu dengan yang lainnya. Mari Bapak Ibu semuanya, bersama-sama kita wujudkan cita-cita yang baik ini. Kita ikhlaskan niat mengharapkan pahala dan ridha Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya harta yang telah Anda infakkan itulah dia yang kekal dan yang tersisa di kantong Anda itu fana suatu ketika Aisyah radhiyallahu anha sebagaimana diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi di dalam hadis di dalam uh, sunannya menyembelih domba lalu mereka membagi-bagikan keluarga Rasulullah s.a.w. membagi-bagikan domba tersebut sehingga hanya tersisa katif atau zira bagian kaki depan satu Rasulullah bertanya kepada keluarganya kepada Aisyah maar als je een traces van een traces van Aisha traces van een traces van een traces van een traces van een traces van een traces kita een traces van een traces ini een traces van een traces van een traces van een traces van een traces van een traces van een traces van yang traces kenapa? karena yang diinfakkan, disedekahkan itu yang sesungguhnya milik kita yang ini, yang tangan tadi itu tangan uh, kambing itu, domba itu itu yang kita makan, itu fana yang kekal, apa yang kita sedekahkan itu milik kita sesungguhnya mari bersama-sama bergotong royong kita, wujudkan cita-cita yang mulia ini bapak, ibu, saudara, saudari, kaum muslimin dan Muslimat. terakhir nasihat saya untuk para pengurus dan pembina Ustad dan ustazah Di pesantren Ibn Abbas ini Ketahuilah Perjuangan di dalam agama ini memang berat Harus sabar Dan kuat Kemudian juga Ingatlah Sesungguhnya Rasulullah SAW berdakwah Mengajar Dan mendidik dengan akhlak yang mulia Maka kedepankan Untuk mendidik Anak-anak kita berdakwah di tengah masyarakat kita Dengan akhlak yang mulia Menghormati yang lebih tua Menyayangi yang lebih muda Menghargai sesama Menjaga persatuan Dan kesatuan kaum muslimin Di atas kitabullah Dan sunnah rasulullah s.a.w Di atas jalan yang telah ditempuh oleh para sahabat tabi' tabiin Imam yang empat, Abu Hanifah Malik, Syafi'i, dan Ahmad Serta ulama-ulama Yang mengikuti mereka dengan baik Dengan itu insyaAllah Negeri kita ini akan damai. Sampai di sini, sedikit yang kata kata yang singkat dari saya ini mudah-mudahan bisa bermanfaat. heb kurangnya, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.